Assalamualaikum Saudaron Berita Pagi edisi hari ini Kamis 31 Agustus 2017 dibacakan Ardiansyah. Senin bang kembali beroperasi. Hari ini empang beredar. DPRK sebut IPAL penting tapi tidak boleh ganggu situs. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 9.4 FM Luxmae. Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Loks Mawing. Inilah berita dan laporan lengkapnya dari Newsroom Seram BFM. Garlun Bank Indonesia melansir jadwal libur atau tidak beroperasinya perbankan dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1438 Hijriah yaitu mulai lusa dan akan kembali buka beroperasi Senin. Dengan demikian bank hanya libur pada tanggal Merah, Jumat, sedangkan Sabtu dan Minggu 2 hingga 3 September 2017 tanpa libur Idul Adha pun memang jatah libur. Kepala perwakilan BIAC, Ahmad Farid menyampaikan, adapun untuk memenuhi menyambut tradisi megang dan idul adha 1438 Hijriah, BIAC telah menyediakan uang kartal yang cukup sesuai kebutuhan masyarakat. Masih dalam siaran pers yang sama, Ahmad Farid juga menyampaikan adanya gangguan atau anomali pada satelit Telkom 1 turut sempat berdampak pada penggunaan layanan ATM perbankan termasuk 33 mesin ATM di Aceh. Namun dampak dirasakan tidak terlalu signifikan dan kini telah berfungsi normal kembali. Garlun film komedia Cempang empang berjantung hati yang disutradari ayah 2 kan mulai hari ini di sejumlah toko-toko visi di Daceh. Sebelumnya film yang dimainkan Haji Umwa dijadwalkan beredar H2 Idul Adha 1438 Hijriah. Asisten sutradara Muhammad Daud menyampaikan hal tersebut. Sebelumnya untuk edisi pertama mereka mencetak kaset 15.000 keping. Namun karena ada permintaan tambahan dari beberapa distributor maka jumlah kaset yang dicetak bertambah menjadi 20.000 keping. Sejumlah pemain dalam film yang berdurasi 1 jam 60 menit ini yaitu dimeriahkan oleh pemain lama. Haji Umar tetap main dalam film tersebut. Peran lelaki bernama lengkap Sudirman yang kini menjadi salah satu dari 4 anggota DPD asal Aceh itu tetap bermain parang seperti pada film-film pang sebelumnya yaitu orang kaya yang pelit dan bengis. Darulun anggota DPRK Banda Aceh Zulfikar Abdullah mengatakan, sebenarnya pembangunan instalasi pengolahan limbah atau IPAL di kawasan Kampung Pandi, Kampung Jawa yang saat ini masih berjalan penting bagi warga kota. Hanya saja proyek tersebut diprotes banyak pihak karena telah menggusur situs sejarah yang ada di dalamnya. Zulfikar mengatakan tidak ada yang salah dalam perencanaan proyek yang dikerjakan sejak 2015 ini karena saat peninjauan lokasi tidak tampak adanya situs sejarah seperti nisan-nisan ulama dan raja. Tetapi ketika dilakukan pengerukan kolam-kolam ipal, baru ditemukan adanya nisan yang diindikasikan tertimbun saat tsunami akhir 2004 lalu. Di sisi lain, ia menilai dalam persoalan ini juga terdapat kesalahan timku Banda Aceh selaku leading sektor karena tidak memiliki peta situs sejarah. Sebab Banda Aceh merupakan salah satu daerah yang memiliki banyak peninggalan sejarah kerajaan Aceh Darussalam. Bukti sejarah yang banyak ditemukan berupa nisan-nisan ulama dan raja Aceh. Sementara Direktur Wahana Lingkungan Hidup Aceh, Muhammad Nur, meminta proyek IPAL agar dikaji ulang. Pengerjaan proyek tersebut dinilai terburu-buru dan dipaksakan karena tidak ada kajian yang mendalam dari Pemko Banda Aceh. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Sudahlun malam ini selepas ISA ribuan peserta dipastikan menyesakir was kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Petugas kepolisian menghimbau warga yang mempunyai keperluan medesak diminta menghindari jalur-jalur yang akan dilewati peserta takbir keliling dalam menyemarakan Hari Raya Idul Adhah 1438 Hijriah. Waka Polresta Banda Aceh AKBP Armaini mengatakan ada sejumlah rute yang akan digunakan peserta takbir keliling malam Idul Adhah masing-masing terdiri atas mobil hias dan peserta jalan kaki. Menurutnya untuk pengamanan malam takbiran sekaligus pelaksanaan Idul Odeham 1438 Hijriah, Polresta menurunkan 557 personil, dibantu 30 prajurit TNI, 100 petugas Satpol PP dan WH, serta Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, 50 orang. Kasar Lantas Kompol Thomas Nurwanto menambahkan sebelum ISA, rute-rute yang akan dilewati peserta takbir keliling telah ditutup beberapa saat selepas salat magrib. Dalun Panitia Penyelenggara Peringatan Hari-Hari Besar Islam Provinsi Aceh 23 Agustus lalu telah menetapkan tata laksana salat idul aduhab pada 10 Julhica 1438 Hijriah yang bertepatan dengan 1 September 2017. Pertama ditetapkan bahwa salat id dilaksanakan di Blang Padang, Banda Aceh, bukan di Masjid Raya Baitul Rahman. sedangkan Khatib Walid Harmen Nurikmar, imamnya Dr. Andes Ridwan Johan. Akan tetapi jika pada malam atau pagi menjelang pelaksanaan salat id turun hujan lebat maka salat id otomatis dialihkan ke Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh Selain itu pada Kamis 31 Agustus pukul 20.00 waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan pawai takbiran yang dilepas di halaman Masjid Raya Banda Aceh Untuk itu peserta takbiran diminta berkumpul di Masjid Raya Baitur Rahman yang dimulai dengan salat isa bercamaah Barataih Allah, Barataih. Info haji 2017 Sudalun pergerakan jutaan jama haji dunia Dari Mekah menuju Mina dimulai kemarin Bahkan jama haji yang menjalankan Tarwiyah Telah berangkat sejak selasa malam Kondisi lalu lintas kota Mekah pun sangat padat Bus ukuran besar mulai dari bus sekolah, pariwisata Hingga bus tua dengan bagasi di atas Mendominasi jalan-jalan di kota Mekah Padatnya lalu lintas semakin menjadi karena banyak jalan utama yang juga ditutup kepolisian setempat. Jalan-jalan tersebut digunakan oleh jamaah haji yang tarwiyah. Amin Handoyo, Ketua Dakar Madinah yang bertanggung jawab terhadap layanan jamaah di Mina mengatakan jamaah haji Indonesia yang tarwiyah sudah sampai di Mina dini hari tadi. Mereka umumnya menggunakan bus. Jamaah Indonesia sendiri diberangkatkan bertahap dari hotel lantai paling bawah dan berlanjut ke atas. Mereka akan diangkut oleh 21 bus. Permaktabnya Sudarlun walaupun dihimbau agar tidak melakukan tarwiyah Jamaah Haji Indonesia masih nekat melaksanakannya Penelusuran Sindonyus dari Seksi Bimbingan Ibadah PPI Hadakar Mekkah tercatat hingga Senin pukul 17.00 Waktu Arab Saudi 16.497 Jamaah akan melaksanakan tarwiyah Keputusan mereka tergolong nekat karena Pemerintah tidak bisa memfasilitasi transportasi Akomodasi dan perlindungan terhadap Jamaah Tariwia adalah mabit di Mina pada 8 Julhija sebelum wukuf di Padang Arafah. Kepala Seksi Bimbingan Ibadah PPI Hadakermekah Ansor Sanusi mengungkapkan pemerintah tidak bisa melarang pelaksanaan Tariwia oleh sebagian jemaah haji. Hanya pihaknya menekankan tanggung jawab Tariwia harus memastikan bahwa anggotanya dalam keadaan sehat afiat Selain itu, pelaksanaan Tariwia akan dikenakan biaya oleh maktab dengan besaran yang bervariatif. Dari Newsroom Serambe Tanjung Permaiskian, Berita Pagi edisi Kamis 31 Agustus 2017. Berita siang Serambe FM hadir kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambefm.com Polo juga twitter at Serambe FM. Sudarlun, wassalam.